Kalau kita ingin dicintai oleh teman kita, kita ingin dihormati oleh teman kita, kita ingin dimuliakan oleh teman kita, kuncinya hanya satu. Apa itu? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu saja. Perbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jawa. Jaga ketaatan, keistiqomahan, tingkatkan ketakwaan, perkuat keimanan. Ini menjadi sebab Allah cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tuangkan kecintaan di setiap dada teman-teman kita kepada kita. Disebutkan dalam hadis bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau mencintai seorang hamba, Maka Allah akan panggil Jibril. Allah sampaikan bahwasannya Allah mencintai si Fulan. Maka cintailah dia. Jibril kemudian menyampaikan kepada para malaikat yang lainnya bahawa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai si Fulan. Cintailah dia. Ketika seseorang itu sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan penerimaan dari seluruh manusia. Semua orang akan sayang, semua orang akan cinta kepadanya. Tidak perlu untuk mendapatkan cintanya manusia itu terus caper, cari perhatian. Lakukan ini, lakukan itu. Menyampaikan sesuatu yang mengesankan bahwa dirinya lah yang terdolimi. Temannya lah yang mendoliminya. Tidak perlu melakukan seperti itu. Sebaiknya introspeksi diri. Lakukan muhasabatun nafsi. Muhasabah. Kalau tidak ada dosa, ukhuwah ini tidak akan retak. Kalau tidak ada pelanggaran terhadap syariah, ukhuwah ini tidak akan hancur dan rusak. Ini penting untuk kita ingat baik-baik. Agar tadi tidak terlalu tergesa-gesa, ceroboh. Ya. Untuk menuduh teman kita, saudara kita yang menjadi penyebabnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dari segala hal yang bisa menyebabkan renggangnya hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Yang itu tanpa disadari ternyata kitalah yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah ini. Kita abai dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kewajiban kita tinggalkan, tidak semangat dalam berdakwah, dan wale yaububillah kita terjerumus ke dalam pelanggaran dan dosa. Ya. makanya kenapa ada syariat saling nasehat menasehati dalam agama kita bahkan Rasul saw mengatakan adinun Ad nasihah agama itu adalah nasihat. ini dalam rangka menjaga keutuhan uhuhah agar jangan sampai ada satu pihak yang melakukan pelanggaran syariat Jatuh dalam dosa